Whyal Al-Santaraab Nilikum Inalaskaun. Pangliliber Nını Vincent dalamnya Jamanu Jijan Menjur Owaya Ninta Semana Wa N playable Mayay joyrik Jayad prajem Va illaw yukharak ya وَاشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ رَبُّكَ إِنَّ هَذَا الجَهَنَّمَ مَوْعِدُكُمْ وَمَوْعِدُ رَبِّكَ عَذَابٌ كَثِيرٌ أَوْ نِسَاءٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قروراً يسري لكم عقلكم وياقير لكم لونكم وامن يوتي إلا الله ورسوله هو أكبر حاجة على كون ساتينا أما رجلو فينا صدق الله وخير الرهودا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرح الأمور من جهتها وكل ما جهت في الكتاب wa kullatil atbarat wa kullal awaratat min kitab kaun muslimin ifa'il rafid di denar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada suatu yang diberkati ini apa beri topik kembali kepada kita untuk meraih kembali nikmat yang agung, nikmat yang bersifat berdiah, nikmat yang Allah Swt telah mengaitkan dengan hakikat kebaikan hidup kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya, sebagaimana Allah ajal-ajal mengingatkan dalam surah ayat. <Sess> Tabayyin wa ayyatu ya yusra Islam. <-tell> Barang siapa yang mendaki pada seseorang, dikendaki oleh Allah diberi petunjuk, yasra sadrahu Islam. Allah melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dengan apa Allah melapangkan dada kita untuk menerima Islam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurfahkuhuti dengan Allah fahamkan kita di dalam urusan agamanya dan bagaimana Allah memahamkan kita di dalam urusan agama kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata waqala lajim ma'an innamal ilmu bital yaitu ketika kita ditolong oleh Allah untuk bisa ta'allum bisa belajar belajar terhadap agama kita di sinilah pangkal hakikat nikmat, din, nikmat agama itu kita raih. Pangkal hakikat daripada nikmat agama ini kita raih, tetapi kita ditolong oleh Allah Azza Wajalla, ditempuhkan jalan untuk bisa menaiki agama itu, yaitu dengan dimudahkan oleh Allah memahaminya, kemudian diberitaf oleh Allah untuk mengamalkannya. Dan itulah hakikat kita diberi oleh Allah di Madin Dan semuanya ini adalah kembali kepada pangkal kita Dimudahkan oleh Allah bertemu Di majlis Di mana Di majlis tersebut diingatkan ilmu nya Allah Kita bertemu dengan orang-orang yang Allah berikan nama-nama Untuk mengajarkan agama ini kepada kita Bagaimana? Rasulullah SAW pernah mengingatkan Wujudnya agama ini Masih adanya agama ini Secara khusus, secara dalil Kitab-kitab masih ada Kemudian Tulisan-tulisan tentang agama ini Masih ada Apabila tidak ada yang membawakan agama ini dan tidak ada yang bisa mendidik kita di dalam agama ini dan kita tidak mengambilnya dengan benar maka hakikatnya agama ini telah pergi dari kita. Sebagaimana fenomena ini pernah terjadi diingatkan oleh Nabi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang raqul ilmi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang diangkatnya ilmu, tentang dicabutnya ilmu. Di mana pernah Nabi sallallahu menyampaikan kepada para sahabat, inilah masanya ilmu itu diangkat oleh Allah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ilmu itu diangkat?" Sementara naskah itu masih masih ada di sekitar kita. Al-Qur'an masih kita belajar. Kita masih mengajarkan kitab Allah pada keluarga kita, pada anak kita, pada istri kita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada salah seorang sahabat dari Ansar ini: "Celakalah kamu! Bukankah pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Ansar -orang masih ada kita Allah Bukankah pada mereka masih ada kita Allah di sekitar mereka? Dan bukankah mereka telah menjadi orang yang jauh dari kita peluh, Tuhanmu? Maka sahabat Parolema ketika menjelaskan tentang Diangkatnya ilmu dari kita Diantaranya mananya Ilmu itu Dihilangkan barokahnya Kemudian diantaranya mananya Orang-orang yang mengajarkan ilmu Orang-orang yang bisa menterbiak kita Mendidik kita dengan ilmunya Allah Diambil oleh Allah Dicabut oleh Allah Dihilangkan dari kita Maka dari sana ilmu yang bermanfaat itu datang dengan tadziah. Datang dengan pengajaran. Datang dengan duduknya majelis ilmu. Ada orang-orang alim yang mengajarkan di sana, ada penuntut ilmu yang duduk belajar di sana sebagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat. Dan ketika pengajaran itu baik sesuai dengan petunjuk Nabi Maka jadilah ilmu yang nafik itu akan diraih oleh manusia. Sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan al-barakah itu mahagadirihin. Barakah itu selalu akan datang dari orang-orang kibar, dari orang-orang yang mereka bisa membawakan agama ini secara benar. Maka datanglah kebaikan agama. Maka nikmat yang besar diperlukan. Manakala Allah ramazawatullah mengudahkan kita untuk Bisa tolak berilmi Manakala Allah SWT memudahkan kita untuk bisa duduk di majlis seperti ini Manakala Allah memudahkan kita ada orang-orang yang ikhlas Menyampaikan agama Allah, mengajarkan agama Allah dengan tarbiyah yang benar kepada kita Inilah nimah Yang sesungguhnya di mana ilmu Allah SWT kita naik Terpeliharanya dalil Tidak terpeliharanya orang-orang yang membawakan ilmu dan pengajaran kepada kita Tidak menjamin kita mendapatkan ilmu yang memanfaat Tidak menjamin kehidupan hati kita, kehidupan iman kita akan baik Bukankah sudah banyak diingatkan di dalam dalil? Seperti yang disampaikan oleh beliau Alimah Masa dan Basri Ketika beliau Imam Syafi'i melewati sebuah majlis Kemudian beliau berkata kepada orang-orang yang di sana, Antum fi zamanin katuro ulama'ukum wa qallatu thoba'ukum. Wa sayati zamanun katuro khuttabu uhur wa qallatu ulama'u. Kata benar-benar bahasa -benar, yang Kalian adalah hidup Di sebuah zaman Orang-orang alim Di antara kalian Lebih banyak Daripada Sementara orang-orang yang mereka ini adalah kutawa Orang yang bukan Ngomong agama, bukan bicara agama Kamu, sedikit Orang yang berbicara tentang agama Dengan orang alim dengan agama beda Orang-orang yang hanya mereka Ngomongin tentang agama yang disebut dengan Kutoba, bukan cerama, belum tentu orang alim Kalau mereka Belum tentu orang alim, berbicara Agama belum tentu bisa memberikan Manfaat kepada manusia Makanya tidak setiap orang yang membarakan Agama Allah, berarti dia bisa mengajarkan Agama Allah pada manusia, tidak Lihat, imam bahasa Dabasri membedakan Baik buruknya umat Adanya umat ini orang alim yang bisa membimbing mereka atau justru yang ada pada mereka dalam kutoba dibedakan sekali oleh beliau antum fi zamanil kathru ulama wa qallu qoha'uqub kalian itu hidup di sebuah zaman orang-orang alim kalian banyak sementara tukang khotbah, tukang ceramah, tukang ngomong Kalah sedikit ini zamannya siapa Ha? Zaman siapa yang tadi beliau mengatakan begitu? Zaman Hasan Al Basni. Zaman Tabi'in. Termasuk zaman Perul Mufaddal. Generasi yang mulia yang ditamakan di dalam hadis nabi, Hayrunnas Kurni. Sumberlah di najaluh, najul, sumberlah di Kemudian di masa Al Basni mengatakan bahawa saya di zaman akan datang sebuah zaman. Kutobah uhum aksar min ulari Orang-orang tukang bicara agama Kotip-kotip mereka Tukang pencerahan mereka Tukang ngomong agama mereka Lebih banyak daripada orang alim Lebih banyak daripada orang alim Ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan baiknya umat di zaman itu Dan buruknya umat di zaman itu Kenapa? Kalau umat di zaman itu meraih nikmat. Di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang alim, rabani yang bisa mendidik mereka, umat itu jadi baik. Kalau umat di tengah-tengah mereka yang ada adalah khatib, khotbah yang jahil, yang tidak bisa mendidik umat, tidak bisa mentarbiyah umat, maka umat mengalami fasad, rusak. Dan di sini menunjukkan nikmat din. Nikmat agama. Nikmat di mana hati kita diberikan ilmu Allah Azza wa Kembali kepada pembawanya, Kembali kepada orang-orang yang Allah mudahkan kita menyampaikan agama ini Inilah makna Kita bersyukur kepada Allah Sebagaimana Imam Ahmad bin Hubat Ketika menjelaskan masalah ini Dalam banyak penjelasan beliau Bagaimana Imam Ahmad menerangkan Dalam sebuah penjelasan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam mukadimah kitab Ar-Raq ila Imam Ahmad menyebutkan alhamdulillahilladzi ja'ala min ahlil Segala puji adalah milik Allah. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Apa yang disyukuri oleh beliau? Inilah orang alim yang faham Tentang baik buruknya manusia Tentang bahagianya Sengsaranya manusia Dikaitkan dengan Nikmat mana yang pantas disyukuri Oleh manusia Nikmat mana yang pantas manusia Sedih dan takut Kalau nikmat ini diangkat oleh Allah Apa kata Ibu Muhammad Alhamdulillah Bila nija'ala fikul zamanil fatrah Minan rusul bapa ya min ahli alim segala puji adalah milik Allah memuji Allah azza wajalla yang telah menjadikan pada setiap zaman di mana sudah tidak ada di rasul siapa rasul pembawa ilmu pembawa petunjuk Allah yang kemudian mendidik manusia dengan ilmuNya Allah Hakikat manusia mendapat nikmat Dengan datangnya para Rasul Bukan cuma sekedar Nikmat fisiknya Rasul Tapi nikmat apa? Nikmat utarbiya Nikmat utarlim Dan itulah ketika Allah SWT Menyebutkan nikmat ini Dikaitkan dengan ini Bukan dikaitkan dengan dirinya pribadi Rasul Dan ketika Nabi Ibrahim berdoa Wa ba'at Ya Allah Tosilah seorang Rasul yang dia punya sifat, punya pengajaran yang baik. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat Itmanallah. Ingatlah ketika Allah telah memberikan nikmat atas orang-orang beriman dengan diutusnya seorang Nabi, seorang Rasul Kenapa Nabi ini? Ya'rub alaihim ayatihi. Dikaitkan dengan apa yang dilakukan Nabi. Ya'rub alaihim ayatihi. Nabi ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yu alimu humul kita Wa yuzakhi wa yu alimu humul kita Kemudian Nabi ini menteria mereka, mendidik mereka, membimbing mereka. Wa yu alimu humul kita dan Nabi ini mengajarkan kitab dan hikmah. Wa inggalu mingkabdu lapi dolari mubin. Sebelumnya mereka ini sesat maka hakikat nikmat din yang sesungguhnya adalah tegaknya pengajaran dan tarbiyah di mana kita ditolong oleh Allah bisa kembali menghidupkan tarbiyah ini dengan benar melalui orang yang alim. Yang lain-lain itu adalah wasilah-wasilah pendukung. Maka kalau di tengah umat walaupun di situ ada kitab yang banyak Walaupun di situ ada media-media wasilah yang banyak Apalagi pada zaman sekarang ini Ada internet, ada TV, ada macam-macam Orang kalau ingin tahu informasi tentang agama dengan cepat dia tahu Tapi Mudah mereka mendapatkan asar dan bimbingan dalam agama Tidak Karena asalnya nikmat agama ini kita raih bil Bilmusafah dengan duduk, dengan mula zaman, dengan ada di majelis ilmu, dengan melalui orang alim dan kita duduk dididik diajar, itu asal. Kalau asal ini sudah tidak ada, walaupun fasilitas ilmu itu masih banyak, tidak akan menjadi wasilah besar bagi kita. Tidak ada. Orang alim Tidak ada orang mendapatkan banyak taufik bimbingan Ketemu jalan yang benar Tanpa adanya orang alim yang langsung hidup Dan membimbing mereka Menunjukkan mereka Tahu keadaan mereka Menuntun manusia sebagaimana kemampuannya Tidak akan mungkin mudah diberikan taufik oleh Allah Maka Yudha Di zaman sebagaimana Keadaan yang sudah banyak terbalik Seperti sekarang ini Seakan-akan nikmat ilmu Nilai pengajaran cukup diselesaikan dengan membaca, mengikuti internet, cukup diselesaikan dengan mendengarkan ceramah-ceramah di radio, seakan-akan cukup. Cukup dengan melihat televisi, melihat rekaman tidak akan bisa, karena pada asalnya din ini diraih dengan duduk di majelis ilmu dengan orang ahli, kemudian orang ahli menteri mereka dengan. Itu asal Kalau asal ini kita tidak raih Bukikannya kita tidak akan mudah mendapatkan Dikmat ini Karena pengajaran ilmu ini Butuh adab Ilmu ini tidak bisa diambil dengan tanpa adab Bagaimana mungkin Kita bisa menjalankan mengambil ilmu ini Dengan adab Kalau kita tidak mendapatkan pengajaran dari orang lain Gak bisa menghidupkan adab itu Bagaimana kita bisa Mengatur adab ilmu ketika kita di luar daripada majlis ini, enggak akan bisa dapat. Maka nikmat yang harus kita syukuri dan kita selalu menjaganya nikmat ini. Kalau kita dimudahkan oleh Allah, bisa duduk dalam majlis yang seperti ini. Takkan berapa minit proses ini dimiliki oleh Allah. Dan sya kita akan lanjutkan kembali Pembahasan kita dari asal yang terkait dengan masalah terdiah, masalah pengajaran. Bagaimana kita mengembalikan agama ini pada diri kita dengan benar Lebih-lebih lagi di zaman Sebagaimana sekarang ini Zaman Yang dimana kebanyakan manusia Sebagaimana tergambar Pada beberapa penjelasan yang dulu sudah pernah saya sampaikan Keumuman manusia Selalu banyak mengukur Masalah-masalah kehidupan Dengan perkara yang nampak Mengukur masalah-masalah kehidupan baik guru termasuk di dalam masalah pengajaran, di dalam masalah din sudah tidak lagi menggunakan barometer yang benar. Sehingga akhirnya nikmat ini pelan-pelan mulai tercabut dari diri kita. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan berulang-ulang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-taqwahuna At-taqwa hauna. Taqwa itu ada di sini kata Nabi. Mana yang ditunjuk oleh Nabi ketika Nabi mengatakan at-taqwa hauna? Apa yang ditunjuk oleh Nabi? Dada kita. Inilah menunjukkan asal. Inilah menunjukkan prinsip di dalam kita menanamkan agar kalau asal ini sudah berartakan, berartakan semua di dalam urusan agama kita. Semua permasalahan yang terjadi fitnah di dalam diri kita, ujung ujungnya adalah kembali kepada masalah kulit. Ujung ujungnya kembali kepada masalah hati. Perselisian demi perselisian antara anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, istri dengan suami, suami dengan istri, penuntut ilmu sesama penuntut ilmu dai sesama dai. Kadang-kadang melawan alam dengan alam lain dan sebagainya. Ketika masalah ini diteliti dengan benar. Akhirnya ketemu masalah ini adalah kembali kepada fitnah hati. Kembali kepada masalah qalbi. Kembali kepada masalah di mana ada masalah yang rusak di dalam hati manusia. Yang tidak benar di dalam hati manusia. Tiada orang fitnah kepada orang bertubuh. Ada wajibnya. Inilah agama kita. Dari awal yang kita telah mengisyaratkan, ataqwa huna, ataqwa huna, ataqwa huna. Maknanya, apakah kalau kita membicarakan masalah hati berarti anggota tubuh kita kita tidak bicarakan? Nah, gimana? Apakah kalau kita bicara hati, kemudian hati ini jadi baik? anggota tubuh kita tidak masuk kriteria di dalam baiknya hati masuk, otomatis kenapa? karena ini asal asal itu kalau sudah baik, maka cabangnya pasti baik itulah ulama mengatakan kalau hati baik, mesti anggota tubuh baik tapi kalau anggota tubuh itu baik, hati mesti baik mesti baik mesti ya. baik Anggota itu baik, hati mesti baik? Tidak mesti Tidak mesti baik hmm. Tapi kalau hati itu baik Hati itu benar Anggota itu mesti benar Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW In shalukhat Shalukhal jasadukulluh Wa in fasada fasada jasadul jasadukulluh Dan satu musibah yang sekarang ini banyak menimpa di mana-mana. Pada agama umat Islam ini, sebagaimana diingatkan oleh ulama Ibnu al-Jiri dalam Muqaddimah Mausu'atil Kulub, beliau mengingatkan bahwasanya musibah sekarang di dalam dinnya umat Islam adalah musibah fil qalb. Musibah di dalam hati. Musibah di mana terjadinya kelemahan iman di dalam hati. Yang menjadikan banyaknya terjadi fitnah Ternyata hatinya orang-orang ini banyak terkena fitnah, Banyak terkena penyakit Dan ini yang terakhir kita bicarakan Yang menjadi penentu baiknya hati manusia Adalah sikap orang yang memiliki hati ini melihat Hal-hal yang terkait dengan hati manusia, penyakit hati manusia Lihatlah orang-orang nafik -orang, Ketika Allah menyebutkan tentang kriteria mereka secara umum Yang menunjukkan itu agama mereka Lahir dari sana Apa kata Allah Dalam surat Al-Baqarah Fikulubihim Mar Di dalam hati mereka ada penyakit Fikulubihim Mar Fazadarulullahu Maradho Allah menambahkan penyakit yang ada pada hati mereka munafik secara dah beribadah enggak? Beribadah. beribadah. Munafik secara dah, ngaku orang beriman, mengotoran beriman. Tapi semua yang dilakukan oleh orang munafik fasad. Apa? Rusak. Hakikat mereka menjalankan amalan-amalan dari ini ternyata membuatkan fasad. Idza qilala lahum fil ardh kalau indah muslimun, ketika dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di muka bumi, apa kata mereka? Kita membuat kebaikan. Kok dari mana terbisa terjadi perselisihan? Orang yang beriman, yang imannya baik, Mengatakan yang dilakukan oleh orang, -orang munafik membuat kerusakan. Sementara orang munafik menyangka apa yang dilakukan membuat apa? Membuat kebaikan. Dari mana ini terjadi perbedaan. ini pangkalnya dari mafikalbi apa yang ada di dalam hatinya orang munafik. Ya. Ketika Nabi saw bersabda, khas selatan ialah dia nabi munafikin tak tidak pernah ada pada orang munafik dua perkara di antaranya salah satunya wafik hampidin. Tidak ada pada orang munafik piket pemahaman di dalam agama yang benar di mana di hati. Terjadilah kerusakan, karena tidak adanya piket, tidak adanya faham, tidak adanya ilmu yang mereka dapatkan di dalam hati mereka. Maka ciri orang munafik adalah suruh ulipah, jelek pemahaman, buruk pemahamannya Dari sinilah terjadinya fitnah. Sebagaimana kita telah pahami, hati manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah ada fitrahnya. Hah? Ada fitrahnya. Hati manusia punya fitrah. Hah? Ada fitrahnya kan? Kullu mawludin yuladu ala fitrah. Yang dimaksud fitrah di sini apa? Yuladu ala tauhid. Setiap orang yang dilahirkan itu berada di dalam fitrah. Para ulama menyarankan seandainya manusia dibiarkan tidak usah dikasih ajaran apapun, dibiarkan tidak usah dikasih ajaran apapun, ajaran yang baik juga tidak usah dikasih, yang jelek juga tidak usah dikasih, maka dia akan tumbuh dengan fitrah. Maka dia akan tumbuh dengan fitrah. Berarti sebenarnya. Manusia itu berpotensi menemukan jalan yang lurus, ya? eh? menemukan. Sekarang kalau manusia sekarang banyak gagal mengikuti jalan yang lurus, makanya apa? Apakah tidak ada fitro ini? Fitro ini jadi lemah. Kenapa lemah? Karena adanya kita, adanya mardo, adanya penyakit. Maka ketika sesat dia membahas masalah-masalah akhidat. Beliau menerimkan masalah-masalah akhidat ini. Harta orang-orang awam Itu akan menerima akhidat ini. Kalau al-bidak lam tuwayyiru. Kalau ajaran-ajaran yang sesat tidak pernah datang pada mereka. Merubah fitur mereka. Maka insya Allah. Harta dia orang awam Akan menerima ajaran tauhid yang benar. Maka berarti persoalannya sekarang ini kembali kepada masalah subhat, kembali kepada masalah mardun, amroh, penyakit-penyakit fitnah fitnah yang dulu pernah kita bahas. Ya. Karena itulah hati kita paling kuat menjadi sasarannya setor, paling kuat menjadi sasarannya fitnah. Dan disinilah satu masalah yang kita pahami ditambah lagi keadaan hati manusia. Penyakit-penyakit yang menyebabkan di manusia adalah Kofinya Apa kofinya Tersembunyi Sama Sulit Kita telah paham pada kejadian lalu. Kalau kita sudah berbicara penyakit Untuk bisa penyakit ini sembuh, Apa yang kita bicarakan Apa yang kita bicarakan yang paling dominan Penyakit Untuk bisa penyakit ini sembuh Apa yang dominan kita bicarakan Hah? Gimana Obat apa dokter Hah? Obat apa dokter Obat tanpa dokter Hah? Bisa Obat tanpa dokter bisa eh dua-duanya kalau seandainya yang ada cuma salah satu gimana kalau seandainya yang ada cuma salah satu malah yang dominan lebih bisa baik dokter karena dokter itu tidak hanya tahu tentang obat dokter itu tahu seandainya tidak ada obat apa yang harus dilakukan tahu nggak betul kan tapi kalau obat saja yang ada tidak ada dokternya, gimana? Coba silakan orang-orang yang berobat tidak pakai dokter, nggak ada ujung pangkalnya. Tahu-tahu malah mati sendiri dengan obat itu, karena pada dasarnya obat itu sesuatu yang tabrakan pada tubuh kita, tabrakan ya obat itu, ya? Tabraan gak dengan tubuh kita? The obat itu dibuat dari apa toh? Itu loh dokter mungkin ada dokter Dari kimia semua kan itu Sebenarnya itu diterima oleh tubuh kan? Diterima gak oleh tubuh? Bertendangkan kan dengan tubuh? Karena itu ketika dimasukkan di tubuh harus dengan ilmu Harus dengan ilmu kan? Harus tahu ukurannya, tahu ininya, tahu ininya, tahu ininya Yang minum juga harus dikasih tau kan begitu kalau dimasukkan ke tubuh tidak dengan ilmu Tidak dengan bimbingan Tidak dengan pengawasan Tidak dengan pengaturan yang terjadi apa? rusak. Tapi dokter Tok Walaupun tidak menemukan obat Masih punya jalan Masih punya jalan ya. Kalau toh misalnya Penyakit ini ganas Masih bisa ditekan Mungkin dengan cara keseimbangannya dijaga Diawasi jangan bergerak terlalu banyak Jangan ini Contoh misalnya Ada orang sakit tipes Tidak dapat obat tipes Tapi ada dokter di situ Diawasi sama dokter Jangan gerak banyak Jangan ini jangan ini. Kecederungannya masih bisa apa? Masih bisa baik kan? Walaupun minum obat Tetapi tidak ada pengawasan Tidak ada pimpinan Tidak ada pengaturan Dan sebagainya Kecederungannya lebih banyak Cepat baik atau rusak? Rusak Maka you're fine Tadi kita telah pahami Nikmat din ini, nikmat agama ini Kembali kepada ini Persoalan yang paling besar sekarang Fitnah Berhenti Berhenti gak fitnah Hah? Dunia sudah diciptakan oleh Allah Terus menurut seakan ada apa? Fitnah Mardul Qaldi Penyakit hati yang kembali kepada apa dulu? Subahat sama Sahawat berhenti enggak? Enggak berhenti. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Daqrul fitnah. Fitnah itu terus dihamparkan oleh Allah." Kaulil khazir seperti mengatakan fitnah enggak pernah berhenti. Sekarang persoalannya, bisa kita menghilangkan fitnah? Bisa kita memadamkan fitnah? Enggak. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah bahwasanya kata Hudzaifah fitnah itu masih ditutup. Kemudian Umar bertanya, "Ayuk taqul ba' am yubla?" Apakah pintu itu dibuka atau pintu itu dipecah? Kemudian Hudzaifah menjawab, "Bal yuqthar." Bahkan pintu itu dipecah. Kemudian Umar berkata, "Idza laybila fil yaumil qiyamah." kalau begitu pintu itu tidak bisa lagi ditutup sampai hari kia berarti menunjukkan fitnah tidak pernah berhenti dan ditambah kembali bahwasanya mal wabah penyakit ini tidak pernah berhenti dan terus-menerus bertambah zaman, bertambah sadid bertambah kebelakang, bertambah keras fitnah itu jangan dianggap bertambah ringan fitnah syawad bertambah mundur kebelakang bertambah besar fitnah subuhan juga begitu bertambah besar sudah seperti ini keadaannya Margar kol bil Penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia Tidak bisa diendera oleh endera manusia Kita bisa memahami hari -hari. Bagaimana wabah ini mengerikan Kalau seandainya benar-benar orang beriman paham betul Memahami masalah ini dengan pemahaman yang benar Sebagaimana diterangkan para ulama kata Ibnu Raya, Islam ini menerangkan kebatilan, menerangkan fitnah, menerangkan bencana-bencana, keanaharaan yang lain, seperti dilihat dengan mata. Kalau seandainya kita pada hari ini melihat masalah ini dengan benar, maka kita akan ingat perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu. Nabi pernah kan menyampaikan begitu Hah? Apa kata Rasulullah Kalian akan tertawa sedikit Dan akan menangis banyak Sayangnya kita ini Sekarang tidak banyak tahu Sayangnya kita ini Tidak banyak tahu, tidak banyak ngerti bagaimana Rasulullah s.a.w. menerangkan Masalah seperti ini sampai seperti itu Kalau seandainya kita ini Tahu tentang bahaya ini pada hari ini Sebagaimana Nabi tahu Sebagaimana perasaan tahu maka kita akan benar apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sahabat menganggap dunia ini gelap wajah. Maka ya wajah, kenapa? Mereka tahu ancaman iman mereka. Mereka tahu meninggalnya Nabi berarti hilangnya yang memimpin umat dan kita akan terancam. Ini wajah mereka. Dulu kalau orang-orang alim meninggal dunia Para orang yang wafat mereka sedih Luar biasa sedih mereka Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya penyakit-penyakit ini Membawa dampak bencana pada umat Yang biasanya akan berhenti ketika ada orang alim rumah Coba lihat dari zaman-zaman Gak usah jauh-jauh Sering ulama kita mengingatkan Dulu Ketika para ulama-ulama salaf kita yang kibar Seperti si Albani Sebebas si masih hidup Banyak manusia agamanya terjaga Hah? Banyak manusia agamanya terlihat Walaupun kita di Indonesia jauh Tak pernah bertemu mereka ya kan? Kita mendengar Kalimatnya, ucapannya, tulisannya Kita baca terpelihara. Tapi setelah mereka-mereka ini wafat banyak terjadi pergeseran ya, dalam agama Indonesia. Banyak kan? Kalau dulu seakan-akan kita disampaikan nasihatnya ulama ini, kita merasakan ketenangan dan ini benar. Sekarang kita sudah mulai banyak syubhat. Disitulah letak sebenarnya hakikat daripada terbelahnya umat kembali kepada bagaimana orang ada merobani dokternya umat itu ada pada mereka ketika. Maka ini yang terakhir. Kita mengambil kaidah di dalam penjelasan Yang disampaikan oleh beliau, Saya Abdul Hadi Wahdi Ketika menjelaskan masalah ini Bahasanya orang-orang Al-Sunnah, Al-Hadis yang benar Yang rabani Itulah dokter Yang mendesak diutupkan oleh umat Untuk mengobati hati mereka Hati baru Karena penyakit ini butuh diperlakukan dengan luas. Butuh dipahami tidak cukup hanya didatangkan obat. Al Alimuna bi aqwalih. Karena merekalah orang-orang yang paling tahu keadaan hati-hati yang terkena penyakit-penyakit ini. Wa aqmaliyah merekalah orang yang paling tahu tentang amalan-amalannya hati. Al arifuna bi adwiyatiha wa wa adwa Wahduwa iha mereka orang-orang lah yang paling tahu dengan bagaimana mengobati hati dan obat-obatnya. Durnalun haripina antohitotihit bukan orang-orang yang sudah menyimpang jalan agama mereka dari jalannya orang-orang para ulama sunnah orang-orang alim yang robbani. Alunasabimu malam yutu yang mereka orang-orang ini senaraiasa Menjadikan kenyang, cukup puas Dengan apa yang mereka tidak beri Dengan apa yang mereka tidak bawakan Sebagaimana kita melihat kenyataan ini? Beda sekali para ulama-ulama dulu melihat umat Melihat masalah Dengan orang-orang alim sekarang melihat masalah Para ulama dulu tahu benar bagaimana mendidik manusia Mana kerusakan yang sesungguhnya Berbeza sekali dengan sekarang. Coba bagaimana orang-orang lembu? Di mana ilmu saja? Di mana tulis ilmu? Melihat murid mereka berhenti meletakkan korek pena yang tadinya menulis, kemudian berhenti. Bagaimana orang lembu? Bagaimana orang, -orang lembu? Tutup matrisnya. Tutup matrisnya dia pergi tinggal. Kenapa? Inilah menunjukkan tarbiak mereka Tahu benar Menyampaikan ilmu itu Membati manusia Ya kan? Tahu betul bagaimana menarbiak Ada di majelis ilmu Orang banyak bercerita menunjukkan kepintarannya Berdiri kamu Pergi dari sini jangan di sini Orang-orang kali -orang dulu Punya murid satu, dua, tiga Merasa bosan Mereka Merasa bosan ya. Kenapa? Karena mereka tahu Beda dengan kita-kita sekarang ya. Buat kondok muridnya tiga gitu. Gimana? Tidak prospek Beda yang diurus ya. Ngajar muridnya, akhlaknya Tidak akan katu karuan dibiarin Yang penting di kertas dia nilainya baik Beda kan? makanya hasil terbia mengobati penyakit hati tak bisa karena memang lain sekarang yang dilihat dohir ulama dulu yang dilihat apa mati kalbi beda sekali makanya orang seperti ini nggak bisa menyelesaikan nasib umat penyakit yang ada umat ini bukan penyakit dohir sekarang kita kalau menganalisa terbia yang kita analisa apa oh mungkin ini karena kita kekurangan komputer Oh mungkin karena kita ini Bangunan kita kurang bagus Oh mungkin kita gak bisa gratisi, Analisanya analisa dahil semua Kalau lama dulu tidak Makanya beda sekarang Sehingga ini yang disebutkan oleh beliau Orang-orang yang mereka seperti ini Keadaan jalannya agama mereka Di dalam membawakan agama Tidak akan bisa mengobati penyakit umat Gak akan bisa Orang oh, penyakitnya ini penyakit tersembunyi Yang dilihat yang doher Ketemu tidak? Yang tidak ketemu Tidak ya, ketemu Malah kadang-kadang ada yang pernah Saya mendapati lagi Orang ini penyakit-penyakit dini Diobati pakai rumah sakit jiwa Tidak ya, ketemu lagi Ini malah tambah tidak jelas rumah sakit jiwa ini Ngobatin doher juga tidak jelas Kayaknya juga bukan doher Ngobatin penyakit itu juga tidak jelas nggak ada tempatnya semua rumah sakit jiwa itu sebenarnya yang obati ya orang-orang faham hatinya manusia orang alim dengan kita dengan sunnah malah kadang-kadang ada kenyataan yang seperti ini maka nggak bisa ketemu kalau orang-orang yang membawakan ilmunya Allah bukan orang yang alim berobat seperti ini dan sudah punya sudut pandang barometer mengukur sebuah pengajaran sebuah ilmu kembali kepada masalah-masalah yang dahir nggak bisa menyelesaikan penyakit ini. Makanya kenyataan yang terjadi apa? Bukannya mereka yang belajar di situ hatinya tambah sembuh, malah apa? Tambah sakit. Bukannya tambah sembuh, tambah sakit. Ini satu masalah karena tidak bisa mendudukkan masalah yang dengan benar. Ini saya contohkan saja. Kemarin di Semarang itu ada beberapa santri yang belajar di sana. Dulunya pernah mondok di pondok-pondok pondok lain. Sambil di sana tiba-tiba karena mereka punya masalah masa lalu di pondoknya dulu. Pas hari libur kita tidak pernah memprogramkan apa-apa. Kemudian di mereka kadang ada yang main-main bola sendiri, iya ada yang apa? Terus mulai usul. Usul apa usulnya? Ustadz kalau hari libur gimana kita bisa futsal? Gimana kita bisa ini? Gimana? Kan hobinya orang beda-beda. Hobinya orang kan beda-beda. Akhirnya ini kalau diurusi, kalau tidak tahu masalah, akhirnya pondok jadi membuat lapangan olahraga yang banyak harus membuat lapangan sepak takraw harus membuat lapangan besar harus membuat lapangan badminton saya kumpulkan semua apa saya katakan ini pondok untuk mengajari hati untuk belajar menuntut ilmu itu memperbaiki hati saya tanyakan olahraga itu kebutuhan tubuh fisik atau kebutuhan hati. Kemudian sesampaikan olahraga itu yang saya tahu kebutuhan fisik. Lah kalau sudah jadi hobi itu kebutuhan hati atau kebutuhan fisik? Hobi, hobi, sebuah kecengangan. Berarti olahraga ini sudah menjadi kebutuhan fisik atau kebutuhan hati? Kebutuhan hati ini sudah berbahaya lu nah, kebutuhan fisik cukup digerakkan selesai saya contohkan berarti coba lihat Ustadz Terwandi waktu misi Dorok kita capek jenuh bagaimana beliau memberi solusi ayo berdiri kan begitu kan ayo tangannya digerak-gerakan ya sudah cukup kita sudah bergerak sudah selesai pakai lagi nah kalau olahraga sudah menjadi kebutuhan hati ya bencana akhirnya mengidolakan ini kalau dah ini nggak mau kalau ini mau ngapain? Ini kalau kita tidak tahu bagaimana mem memahami masalah pada tembaga, ini lah jadinya bisa rusak. Sementara kita tidak tahu mana yang aulawiatullah. Nah, kalau ini dituruti semuanya hancur. Saya katakan kamu di sini berapa tahun? Tiga tahun, tiga tahun kamu bisa nyelesaikan pengajaran ilmunya saja sudah hebat. Nah kalau tiga tahun sudah dipecah-pecah, ada waraga, ada ini, ada ini, ada ini ya berjalan. Ini, ini masalah. Jadi letupan-letupan hati itu selalu muncul. Petnya-petnya yang ada di dalam hati itu muncul. Hal yang sebenarnya bukan kebutuhan hati bisa menjadi petnya di dalam hati. Ini kalau diurus, diturutin, dan kita tidak tahu bagaimana menarbiyah, ya akhirnya nggak ketemu. Nanti mesti berkembang Tadinya cuma sekedar Dibolehkan olahraga besar Besok lagi dibolehkan membuat klub Besok lagi dibolehkan membuat pertandingan Besok lagi dibolehkan membuat kejurnas Kan begitu kan Terus kapan lah ngapal Kapan lah belajar, kapan salat malam Kapan memperbaiki aklar Tiga tahun itu terlalu singkat sih. Akhirnya dia Nah ini kalau dibiarkan Kita tidak tahu bagaimana menghadapi masalah. No, nah, Ini lah masalah masalah penyakit hati ya, Masalah penyakit hati ini adalah masalah yang harus dipahami dengan benar-benar Didudukkan dengan benar Ini orang yang harus tahu Kalau dia tidak tahu bukan orang yang sebenarnya Asal saja akhirnya berantakan Pulang dari pondok jadi pecandu Klub Sepak bola Eropa Ya kan ya, aneh Pulang dari pondok, pecandu Klub, sepak bola Eropa Kenapa? Inilah tadi Penyakit hati yang dibiarkan Tidak dibenerin dari awal Tidak ditahu bagaimana jalan masuknya Kemudian ditutup Kalau sudah terlanjur Menjadi Ayo iya pada mati Ayo oleh kata fitim Maka ini yang disebutkan oleh beliau Orang-orang yang seperti ini Orang-orang yang mereka sudah mulai Tidak kembali Mengikuti jejak para salat di dalam memperbaiki hati manusia, mereka tidak akan bisa, tidak bisa memberi. Apa yang memberi manfaat pada umat, mereka adalah al-mutasyabidu, nabimah al-lam yuqtaw. Orang-orang yang mereka merasa cukup dengan apa yang dulu para salaf, para ulama-ulama al-lulam para ulama, -ulama al-sunnah, Al tidak pernah memberikan. Duna al-mul-kharifina, labi sunnah tiap al-zuruh yaitu orang-orang yang mereka membawakan agama ini dengan baju palsu yang tadi kita sebutkan. Sekarang setiap orang yang berceramah, setiap orang yang membawakan agama dianggap orang halim, nggak? Dianggap orang halim, nggak? Dianggap orang halim, nggak? Kemudian setiap orang kalau datang ke situ punya masalah ditanyakan nggak? Ditanyakan karena dianggap dokter, kan begitu kan? Padahal mereka ini bukan orang, -orang yang bisa memperbaiki umat. Kemarinnya kebutuhan kita dalam keseragaman ini adalah di sini. Lah di sini nampak besar mereka adalah diubahkan oleh beliau orang yang berpakaian dengan baju palsu. Ia ya kan baju nya sudah palsu. Penampilannya dai, penampilannya di sini ditulis mungkin alusuna atau mungkin ditulis sini jamiatu duat. Ia ya kan ternyata mereka bukan orang orang yang sesungguhnya punya jalan yang ditempuh oleh rasul. Dan inilah yang banyak membuat fitnah di kalangan orang ini. Lagi sana siap berjulur. Allah dina Yusufun Nasah Ansurnatini Nabihiin wa yabuhu Orang-orang seperti ini sebenarnya kalau mereka memperbaiki hati manusia, menyampaikan bimbingan hati manusia dengan ilmu yang Allah maha terbaik apa yang terjadi disebutkan oleh beliau. Yesudun alas al-sunati nabi ini Mereka justru lebih banyak mengalami manusia dari sunnah nabi Harusnya manusia yang dibawa kepada sunnah nabi malah diputus Mereka lihat sekarang ini Orang yang mendapatkan manusia kembali kepada sunnah Dengan orang yang mendapatkan manusia kembali mengikuti pendapatnya sendiri Lebih banyak orang Kadang-kadang kita melihat kelihatannya Allah ujung-ujungnya ngajak mengikuti dirinya Ini bukan Allah suna. ya? Kalau sudah tidak Memuliakan dirinya Ditinggalkan, ini apa? Ini adalah fitna fitnah yang terus terjadi Tidak disadari Makanya umat ini sudah bertahun-tahun Ngaji tidak ngerti Karena orang-orang yang membawakan ilmu Untuk membimbing hatinya Tidak bisa mengobati Nah, udahlah mereka kadang-kadang dijadikan hal-hal yang tidak benar. Nah, inilah yang terjadi akhirnya banyak umat ini tidak bisa sembuh penyakit tadinya. Ngaji bertahun-tahun, tanda sunah tapi penyakit tadinya enggak sembuh-sembuh. Jahil kepada Allah dari dulu juga jahil. Ya. Terjadi banyak fitnah di dalam hati dari dulu juga enggak pernah berubah. Ini menunjukkan dari awal cara mereka Mengambil memperbaiki hati tidak ketemu Orang alam yang benar Makanya masalah ini ayo keluar, Masalah besar Itulah yang diterangkan para ulama Dengan istilah irtiyah musuh Memilih guru Karena hakikatnya kita memilih guru adalah Memilih sama dengan memilih apa? Memilih apa tadi? Memilih dokter Orang sekarang begitu ketat sekali Menilai dokter fisik Ya kan Sampai betul-betul mencari orang yang berpengalaman, Orang yang ahlinya Orang yang dikenal baik Orang yang dikenal akhlaknya jujur Kenapa mencari dokter hati tidak lebih dari itu Kenapa kita ketika mengobati ilmu kita tidak hati-hati Ini yang menjadi masalah Sebagaimana juga pernah diingatkan Oleh salah seorang ulama kita dalam sebuah tulisan tentang rokun ilmi, diangkatnya ilmu yang ditulis oleh Syed Dr Ahmad Limroh, beliau mengingatkan yunusinul ulama fi mustamilliyouni daratabiil rofi amamad daratabiil abdul. Kata beliau, permisalan seorang ahli ulama pada masyarakat hari ini. Itu sebagaimana perannya seorang dokter yang mengobati ruh, mengobati nyawa. Dibandingkan dengan dokter yang mengobati fisik, mana lebih besar? Mana lebih besar. Dokter yang mengobati nyawa kita dengan dokter yang mengobati fisik kita. Mana yang lebih besar? Lebih besar orang alim. Tetapi kadang kala kita tidak mempunyai kepedulian yang besar. Inilah banyaknya terjadi fitnah karena kesalahan di sini. Karena kesalahan bagaimana memperbaiki umat? Dakwah itu kan kembalinya memperbaiki umat kan? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebara-bara disuruh berdakwah? Sebara-bara enggak disuruh berdakwah? Berdakwa. Tidak. Dipilih. Siapa dai pertama dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mus'ab bin Umair dikirim ke Madinah dengan bapaknya Abu Bil. Maka menjadilah orang-orang Madinah menerima Dakwah yang berubah Ini menunjukkan bahwasannya Memperbaiki hati manusia itu butuh orang-orang yang mutafasisit Butuh orang-orang alim yang merubah, yang paham sunnah, paham kita Allah, paham Perjalanan-jalan di atas sunnah itu paham betul Sehingga mereka bisa berdiri manusia di atas sunnah Nabi yang benar Dan tahu ujung kembalinya ke mana Bisa menjadi orang yang kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mentauketkan Allah di dalam tujuan hidupnya dan mentauketkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menituti agama dan ini dia cintai, dia cinta, dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah ini menunjukkan hasil tardiya pengobatan dari penyakit jahiliyah dulu dan tidak mungkin ini terwujud dengan tiba-tiba ada, -tiba. tidak mungkin ini terwujud dengan tiba-tiba. Efah diwakafkan diri, nashima darah mukhlaf. Ini yang jadi pelajaran bagi kita kembali. Kemudian beliau juga berkerangkan wajah menggunakan wajah bukanlah orang-orang yang malah membuat penyimpangan. Wahum yuk wahum yang sabunahan, nahum yuk sinuna Betapa banyak orang-orang mereka ini menganggap memperbaiki hati manusia, mengobati penyakit-penyakit jahiliyah yang ada pada manusia. Yang segunaan nabi Yusuf nenasunah, mereka telah menyangka menganggap apa yang dilakukan mereka telah berbuat baik. Mereka telah berbuat baik. Mohon maaf ini. Bisa contohkan saja Betapa banyak sekarang ini fenomena-fenomena tumbuhnya yayasan yang begitu menjauh. Dianggap kalau kita mau menyelesaikan dakwa sunah dengan membuat apa? Yayasan ber, tidak disadari kadang-kadang berpikirnya sudah mulai terbalik. Dikira kalau sudah membuat yayasan alusuna, berarti masalah umat selesai. Betapa banyak orang-orang mengatakan kita karena belum punya yayasan makanya dakwah kita begini, kan begitu kan? Begitu dibuat yayasan sunnah di situ, dakwanya masih begini nggak? Malah, begini dan begitu malah kalau dulunya cuma begini setelah ada yayasan malah begini begitu begini apa, enggak karu-karu kenapa persoalannya bukan yayasannya persoalannya kenapa yang dibutuhkan oleh umat itu di situ ada orang alim rebana kalau contoh misalnya tidak ada yayasan di situ ada orang alim ada dokter yang baik yang jujur yang ikhlas Umat ini terbimbing Terbimbing. Kalau mungkin tidak ada yayasan. Ini mana-mana kadang-kadang tidak disadari. Dengan membuat yayasan dianggap menyelesaikan supaya ikhwan-ikhwan bersatu. Kan banyak kan? Supaya ikhwan-ikhwan bisa berkumpul karena ada tempat berkumpul. Tempat berkumpulnya ikhwan itu ilmu. Tempat berkumpulnya ikhwan itu adalah orang alim yang robbani. Sebagaimana berusaha dan berkumpul dengan siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wa Walaupun belum punya negara dibuka, Mereka bisa berkumpul bersatu Tapi kalau kita sudah salah pengertian Yang jadi rusak Dianggap dulu belum ada yayasan Gak bisa satu Ada yayasan juga lebih-lebih tidak bisa Satu Kenapa? Sudah tibur di dalamnya Karena yang menyelesaikan hati manusia itu bukan yayasan yang menyelesaikan hati manusia adalah ilmu yang nafit, kitabullah sunah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengajaran yang benar dari orang alim sehingga mereka tenang. Ini satu masalah contoh yang kita bisa ambil pelajaran. Apa yang diterangkan oleh di beliau ini banyak sekarang terjadi. Banyak orang-orang yang menganggap telah berbuat untuk memperbaiki hati manusia yang tersembunyi ini dengan cara-cara fisik. -cara dengan buat organisasi. Dengan membuat ini, membuat ini Tidak bisa. Ya. Organisasi itu untuk mengatur benda-benda bagaimana supaya meja ini rapi di organisasi. Kan begitu kan? Bagaimana supaya dakwah yang di sana bisa dibawa ke sini, dipindahkan ke sini di organisasi. Hati manusia di organisasi bisa. Ya. Yang mengorganisasi hati manusia adalah ilmu yang hakiki Allah. Sekiranya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Sekiranya kalian mengumpulkan umat sebesar gunung, ma'allafta." Kalian tidak bisa menyatukan hati manusia. Walakin Allahu yulhaqqubulubahu. Allah yang menyatukan hati mereka. Dan fakta ini harus kita kembalikan dengan. Maka, banyak orang telah menganggap berbuat baik. Yuksinuna sunnah. Hatta ada 'ala hadis, sampai-sampai mereka menganggap orang-orang yang mengikuti jalannya para ulama sunnah, para ulama hadis yang mengembalikan tadiyah, mengembalikan pengajaran yang benar, dimusuhi, ya, dimusuhi. Dianggap ortodok, udah oh, mulai dari dulu begitu-begitu, terus gak ada kemajuan. Isinya hanya membimbing orang dengan ilmu baca kitab, nerangin ini, bimbing ini, mana ini gak ada kemajuannya enggak punya gedung ini, enggak punya ini, enggak punya ini malah dimusuhi. Dianggap itu bukan dakwah sunnah. Karena pengumumannya dakwah sunnah ini harus punya pondok besar, punya yayasan besar, namanya menjulang. Jadi kalau ada orang berdakwah memperbaiki umat tidak pakai itu dianggap ortodok Tidak disadari sekarang sudah seperti itu. Tidak disadari. Akhirnya mereka memusuhi orang-orang seperti ini sampai saya dulu pernah sering insyaallah enggak seperti ini sering disindir ada salah satu usaha yang sering ketemu sama saya dari dulu yayasan itu diharamkan saya itu sering disindir begitu dulu teman-temannya sudah punya yayasan enggak punya yayasan sendiri lah saya enggak butuh yayasan sibuk buat yayasan lho saya sekarang butuhnya ngajak saya bilang, saya butuhnya sekarang saja Ada tempat dipakai Ada masjidnya umat disuruh pakai Saya pakai, oh tidak butuh yayasan Kenapa saya buat yayasan Katanya Abu Isi itu mengharumkan yayasan Yang mengharapkan siapa Saya enggak mengharapkan, saya enggak buat Karena enggak butuh Nah sekarang yang dibutuhkan itu ilmu Yang dibutuhkan najar Nah setelah butuh Ada bangunan, pemerintah harus pakai yayasan Baru saya buat sekarang kemudian saya buat setelah selesai saya gunakan untuk izin satu top lagi. Nih, masukkan lemari. Enggak tak pakai lagi sampai sekarang. Enggak pernah rapat yayasan. Jadi di madrasah enggak pernah rapat yayasan. Kalau ada musyawarah ya musyawarah pengembotimu sama guru. Sudah. Kamu mau belajar enggak, enggak belajar pergi. Begitu selesai. Lah ya, kenapa yang lain-lain pada lain jemungnya kan? Urusan hati diselesaikan dengan yayasan enggak bisa. Kau um, usahnya izin dengan pemerintah ya, Pakai yayasan tanda tangan Hei, Begitu Nah ini kita jadi sekarang terbalik-balik Makanya jadinya campur aduk Akhirnya menyelesaikan murid dengan yayasan Tanda tangan dipecat muridnya Ustadz diselesaikan dengan yayasan Ustadznya dipecat dengan tanda tangan yayasan Sudah, bubar jalan Ini namanya Memperbaiki hati manusia Dengan perkara yang tidak tepat Kenapa? Apakah pernah Rasulullah memperbaiki hati manusia Dengan cara-cara seperti itu? Tidak Orang Yahudi kencing di Mesir saja Diapakan oleh Nabi Biarkan dulu sampai selesai dia kencing Ya kan begitu kan? Bukan kemudian seperti maunya Umar Sudah bunuh saja itu orang-orang acar kan, enggak kan? Kalau pakai organisasikan, kan ini tidak prospek Sudah bunuh saja Selesai Bukan seperti itu Makanya orang-orang dulu itu Pintu hidayah banyak terbuka Pintu kebaikan hati mereka Banyak terbuka Pintu tobat mereka itu banyak terbuka Kenapa? Karena pintunya banyak Pintunya siapa? Orang alim merobat itu pintu mereka Sekarang ini Masih banyak kebaikan saja gak dapat kebaikan Dulu Ada manusia membunuh Manusia sudah 99 Masih bisa tobat gak? Masih ketemu tobatnya enggak? Melalui siapa dia ketemu tobatnya? Orang alim ah, yang merobali Ya kan? Sekarang ini sudah ngaji baik-baik Malah lari Kenapa? Karena enggak ketemu pintu tobatnya Yang mengobati orang stres sendiri Ya kan? Yang mau mengobati umat penyakit hatinya Mereka juga sakit hati Ya kan? itu kan mengobati penyakit umat kan? Nah yang berdakwah ini juga sakit Baru lari dari rumah sakit Ya masih pakai ini infus, masih pakai infus lari ngobati orang biar sendiri sakit. Makanya akhirnya sakit hati semua, uratnya dibuat sakit hati semua. Nauzubillah minzalik. Ini bukan tantangan beliau itu. Ini masalah besar. Jangan dianggap ini masalah remeh. Ya. beliau mengingatkan tentang masalah ini. Wa raumhum bil adhaim. Bahkan orang-orang yang mereka mengikuti jalan yang benar Dituduh oleh mereka Dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang besar Wana parunas Anhum Bahkan melarikan manusia dari orang-orang alim Yang seperti ini Karena dianggap oh itu Nanti jadi sufi Nanti ini, nanti ini, nanti ini Orang yang akhirnya Ketemu dengan guru-guru yang betul Dianggap aneh Orang yang memperbaiki benar bagaimana imannya Dianggap tidak betul Halus sunnah malah perhatiannya Lebih banyak masalah dohim Anak kan? Padahal halus sunnah itu Orang yang paling tahu tentang masalah Hati Betul gak halus sunnah paling tahu tentang masalah itu? Da'wah sunnah yang paling besar itu apa coba? Saya tanya ha? Da'wah halus sunnah yang paling besar itu masalah apa? Tauhid kan? Tauhid itu masalah apa? Masalah hati apa masalah tubuh fisik? Masalah hati Gimana kita tak Ketika kita bicara hati kaget, tuh Alusuna kau bicara hati, woi hati-hati kamu jangan jijik sana. Lho. Besok jadi sufi tulen. Inna Allahu an-nabiyyin. Gak paham ini berarti, gak ngerti bagaimana dakwanya sesungguhnya Alusuna dulu. Ya yang aku ini yang menasakkan oleh beliau. Wanafarunas alhum, bahkan diantara mereka manusia disuruh lari meninggalkan orang-orang alam yang benar. Fadawah amrodul amrodul kuludi bil awal ibadah wah boleh kaya. Maka akhirnya apa? Apa yang mereka lakukan? Mereka mengobati penyakit penyakit hati, mendakwai manusia, mengajar, itu kan mengobati penyakit hati kan? Menyampaikan ilmu, mendidik manusia, membuat pondok-pondok pesantren, itu untungnya intinya untuk apa? Mengobati penyakit hati kan? Buktinya yang dimasukkan ke pondok-pondok pesantren anak-anak bermasalah, anak bermasalah, malah sudah stres masukkan pondok. Nih anakku sudah stres nih. Takdir minta pondok biar jadi baik. Jadi kira di pondok itu tempat mengobatin orang stres. Dari situ saja sudah bisa dipahami, menunjukkan bahwasannya pondok tempat-tempat pengajaran itu untuk mengobati hati manusia. Tapi yang terjadi kan aneh. Apa yang terjadi? Akhirnya karena mereka bukan orang alim mengobati penyakit hati bil aroq dengan apa? Dengan pedaka. Pakai metodologi akal. Kemudian wal ahwa, pakai selera kesenangan, hawa nafsu. Wal ghayalat, pakai cara-cara khayalan yang tidak ada manfaatnya. Solusinya dengan akal kayak psikolog. Psikolog kan begitu kan? Pakai pikiran akal Oh ini kok stress, stresnya begini Cobalah dihitung dulu, datangkan dandut Nanti kalau dia dengerin dandut Dia mulai lupa dengan masa lalunya Mulai baik-baik, baru kita deketin Itu caranya siapa? Apakah Nabi bingung begitu? Hah? Nabi itu sudah mengobati penyakit hati manusia banyak Hah? Dari yang paling awam Sampai yang paling cerdas diobati oleh Nabi hatinya dengan agama ini caranya sama apa beda pakai apa pakai Quran sama Sunnah sih Nah kenapa dulu Nabi ngobati hati manusia dengan Quran dan Sunnah bisa sembuh lah kita sekarang nggak bisa sembuh sembuh itu kenapa jangan-jangan kita sendiri yang obati memang juga sedang sakit itu yang jadi masalah Ah, lu sekarang beda. Lu kok beda yang namanya jahiliyah dari dulu sampai sekarang ya sama. Bedanya di mana? Dulu orang sekarang senang dangdutan ya, dulu, dulu juga senang sama. Di sana dulu juga juga ada musik, ada apa itu orang bernyanyi, berdansa juga banyak pada masa jahiliyah. Senang judi dulu juga senang judi banyak. Minum-minuman dulu juga banyak, minum sirih dia ya, dulu juga sirih banyak, banyak. Harta harta dulu banyak Malah dulu koron itu Harta ini luar biasa kok. Mana yang beda mana? Tidak ada yang beda Allah Azza wa Jalla sejarah Menerangkan Wa in aqadun minal musrikina Setajaraka fa'ajirhu Hatta yazma Kalah Allah ya? Kalau ada orang musrik Orang musrik ini Segala macam bentuknya orang musrik kata Allah, datang kepada engkau wahai Muhammad minta suaka, tahu suaka ya? Perlindungan. Apa kata Allah? Lindungi dia. Apa tujuannya? Hatta yasma' kalamak. Nanti kalau dia di situ, kalian ngaji, kalian baca Quran, mereka dengar. Untuk apa tujuannya coba? Begitu dia mendengar Al-Qur'an, Al-Qur'an ini adalah sifat Obat Insya Allah hati mereka akan Lambat laun diberikan topik oleh Allah Dan betul kan Tapi kita sekarang lihat oh, Quran terus dia bosan Quran terus bosan dia pergi malah bosan Nah iya bang, Gurunya juga membosankan ya. Orang alamnya juga membosankan Makanya ya Gurunya sendiri dengan kita menjadi bosan Langurannya dengan kita menjadi tambah bosan Lah kalau gurunya seperti para ulama dulu dengan kitabnya ulama adalah sangat tamah ah, muridnya insya Allah tamah Ah kalau malam gak nonton jadwal sepak bola Eropa yang muridnya nanti kalau malam nonton sepak bolanya setan kan begitu Ya sama Jadi gimana? Kembali kepada orang yang mendidik Inilah sebenarnya masalah yang harus kita kembalikan Akhirnya kita menterbiak pakai logika-logika yang tidak ketemu nangan Nah Dianggap menyelesaikan masalah. Muridnya juga bingung. Nah ini tidak disadari. Makanya ulama kita mengingatkan. Saya mengingatkan. Tarbiah itu salat. Tarbiahnya para salaf itu adalah. Aklan. Tarbiah yang lebih ilmiah. Daripada tarbiahnya orang sekarang. Membingungkan tarbiahnya orang sekarang. Ya, gurunya saja sudah bingung duluan, Apalagi muridnya. Saya dulu ketika sekolah guru ketika sekolah guru itu, pada waktu praktek mengajar dulu, disuruh membuat tiu sama TIK, membuat tiu sama TIK ini sudah capek, Sudah capek. Terus ngajar harus persis seperti tiu TIK, apa yang mau lebih... ah ini, ini mau ngajar, Ini Lemurut itu kadang kadang ini beginilah. Kalau kita mengikuti ini terus, lemurutnya sedang di situ ada masalah di biaranya penting t.u. t.i.k.nya tercapai. Jangan taruh karuan ajar Makanya habis. Sudah gitu, apalagi diiming imingi Kalau t.u. nya bagus, t.i.k. nya bagus, sendiri peningkatan gajinya bagus. Akhirnya gurunya itu cuma pinter buat t.u. sama t.i.k. Tapi kalau ngajar budu, tidak bisa. Ya, karena memang sudah lain persoalan. Di dek manusia, di dek ilmu, di dek hati ini harus kembali. Ini mungkin ada yang sekolah-sekolah guru, sarjana pendidikan. Saya dulu waktu kuliah di AIN sudah saya tanyakan sendiri sama tuan besar. Dosen saya. Dosa itu psikologi saya tanya. Kebetulan itu ibu. Dosennya itu ibu-ibu. Saya tanya bu, kita ini calon guru agama. Sudah belajar Quran, belajar Sunnah. Ditambah lagi belajar-belajar lain Ilmu-ilmu pendukung ini banyak sekali Ada ilmu pendidikan, ilmu psikologi Psikologi aja banyak sekali Psikologi anak-anak, psikologi masa, psikologi rumah Wah, luar biasa banyaknya Harusnya, saya bilang Murid kita ini lebih pinter, lebih bagus, lebih baik Daripada muridnya orang-orang alim dulu Karena ilmu kita lebih banyak Tapi kok kenapa yang terjadi terbalik? Murid kita tambah lebih banyak jelek-jelek Muridnya orang-orang dulu itu baik-baik Saya tanya kan begitu sama dosen saya Apa jawabnya? Dia diam lah Habis itu dia bilang Mana mas? Itu karena masalah ikhlas Oh ya sudah berarti masalahnya di situ. Kenapa abis-abisan kita bicara seperti ini? Berarti masalahnya ikhlas Orang dulu itu ikhlas Orang sekarang gak ikhlas Ya sudah ketemu dong Ngapain habis waktunya? Sekarang kita belajar yang kelas kan begitu sudah capek akhirnya saya tinggalkan kampus di kampusnya. Gimana kalau begitu seperti ini mau bisa baiknya? Jadi kembali ke sana. Bagaimana kita bisa mendidik manusia? Wong oh, dulu agama ini sudah dibawa Nabi, sudah dibawa para pewarisnya, sudah diajarkan manusia dan manusia yang diajar jadi orang-orang baik dan Qurannya, Sunnahnya sampai sekarang masih ada. Loh, pak, sekarang jadinya aneh-aneh itu gimana Berarti kan ini permasalahannya Bukan Qur'annya sama sunnahnya Permasalahannya berarti apa Kita sekarang ini banyak ketemu Yang palsu ya kan? Yang membawa obat ini Orang-orang palsu Walaupun itu betul yang membawakan Orang-orang yang tidak benar Ya jadinya berantakan nah, Sebagai contoh saja Dulu imam al -kisahi. Sampai tua, rambutnya sudah putih. Belajar nahwu shorof itu enggak pinter-pinter. Itu enggak bosan. Padahal enggak bisa lho. Sampai rambutnya putih enggak bosan. Ya kan? Sekarang kita ini baru belajar nahwu shorof 3 bulan sudah jadi pusing. Gurunya pusing, muridnya pusing. Halah memang kita bukan calon kiai. Belum nahwu shorof itu kan kiai inalita ini loh ini menunjukkan keanehan keanehan sedangkan ini ada apa gitu. ini dulu dipelajari orang-orang dulu itu sudah tua saja mereka belajar itu tidak merasakan bosan ada jalan mereka belajar yang baik itu sekarang Nah sekarang kalau sudah bicara bosan sekarang saya mau tanya bosan ini penyakit apa penyakit darah penyakit hati penyakit hati sekarang tidak usah jauh-jauh Gurunya sendiri saja bosan Apalagi muridnya tidak bosan ya? Gurunya sendiri saja saja bosan Diulang kok tidak bisa-bisa Saya sudah berapa kali ah, Sudahlah saya bosan sama kamu Gurunya saja bosan Apalagi murid Banyak sekali masalah -beri -beri. Jadi kembali kepada masalah Akhirnya kita menggunakan Cara-cara akal Cara-cara yang kelihatannya awak dan sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Wa kha disidqaihati wal muhdhuah. Dan akhirnya kita menggunakan dalil-dalil yang lemah supaya orang mau. Ya hadis-hadis yang palsu dipakai, hadis yang omong dipakai. Fakar mukal mudawi minasakam bisa milkatil, bisa milkatil. Maka orang-orang yang seperti ini, ibaratnya diumbangkan oleh beliau seperti seorang dokter. Yang mengobati orang yang sakit mengobati penyakit Tapi dengan racun Sudah, bukan dengan obat Jadi Penyakit hati manusia Ketika diobati oleh orang-orang yang tidak sebenarnya Yang tidak Menempa Menempa jalan yang merasa besar waduh, Hakikatnya mereka adalah Seperti orang yang mengobati penyakit Dengan racun Yang membinasakan Maka beliau menyebutkan fenomena ini: Fakta Fakih la tulah itu, wakatru almaroq, wakudhu amroh dimuzminatin, lantakun fithsal. Maka realita yang ada sekarang ini persis seperti yang disampaikan oleh beliau. Fakta maka klok Klok itu kalau bahasa Jawa apa? Tunggu itu tutup Ya betul ya Kelop sudah Jadi tambah kuat ya? Maka kelop sudah Apa yang kelop satu Kilatun hati Sekarang cari dokter yang benar-benar Bisa membimbing hati manusia Dengan demikian banyak apa sedikit Banyak apa sedikit Dokter yang benar-benar Alen kitab sunnah dan tahu Bagaimana mendidik manusia, mengajar manusia Dengan robani, orang-orang yang ikhlas Di jalan Allah seperti ini Banyak atau sedikit? Sedikit, sudah Fahami, sebuah penyakit Dokternya sedikit Gimana? Penyakit kalau dokternya sedikit Berarti penyakit itu Apa? Ancamannya lebih besar kan? Lebih besar kan? Pertama ini masalahnya Ini dominasi Keletakan tiba, per kedua, kan rotul marḍa. tambah banyak penyakitnya. Penyakit syubhat, penyakit syahwat, tambah hari, tambah berkembang biak atau tambah menurun? Hah? Tambah berkembang biak tambah menurun, tambah berkembang biak. Karena sebagaimana diterangkan di dalam dalil la ya'tizamanun illaka anna sharrun min al-madi. Tidak datang sebuah zaman Betul-betul zaman itu lebih jelek daripada zaman yang Telah lewat Di antara jeleknya zaman Adalah diangkatnya ilmu Banyaknya kemaksiatan, banyaknya kerusakan Diangkatnya ilmu Berarti fitnah subahat tambah besar kan? Tambah besar Banyaknya kemaksiatan berarti tambah Fitnah sahabat tambah besar kan? Berarti penyakit tambah banyak Kakratul Mardok Penyakitnya Apa itu kalau teorinya Malthus Pertumbuhan manusia lahir Dengan pertumbuhan ekonomi itu berbanding apa namanya Apa itu saya sudah lupa Lebih cepat pertumbuhan mana Saya sudah lupa Nah sekarang sama Perhatikan pertumbuhan penyakit dengan pertumbuhan dokter Di dalam agama Pertumbuhan penyakit yang geroboti agama ini cepat gak? Cepat Pertumbuhan orang-orang baik yang bisa mengobati penyakit agama ini Tambah cepat atau tambah lambat? Tambah lambat Pahami kalau keadaan sudah seperti ini Penyakitnya tambah munggila Ya kan? Orang-orang yang bisa mengobati penyakit tambah langka. Bagaimana kalau kita hidup di sebuah daerah yang wabah penyakitnya seperti ini? Penyakit tambah kronis tambah banyak, tambah menyebar di mana-mana. Orang yang bisa mengobati penyakit tambah susah, tambah jarang, tambah sedikit. Gimana kalau kita hidup di sebuah tempat seperti ini? Gimana kita bisa merasa aman? Fatafaqah kirlatun atibah wakatratul marba wafuduzu amradin muzminalin dan tambah banyak terjadi penyakit-penyakit yang lebih promis lagi lebih banyak. Karena penyakit subhat, penyakit fitnah bertambah hari bertambah kuat. Kalau dulu mungkin cuma berdiri sendiri-sendiri sekarang kuat. Dulu kalau yang namanya khawarij, khawarij murni enggak? Huh? Khawarij murni. Dulu kalau yang namanya Syiah, Syiah murni enggak? Syiah murni. Namanya Mu'tazilah, Mu'tazilah apa? Murni, sekarang enggak. Yo Mu'ta Zila, Yo Siha, Yo Kawar Itu bukan? Nggak, karu-karu Murni dalam dulu itu masih satu-satu Sekarang enggak Satu orang penyakitnya merangkak Ganda Dia juga Kawar Dia juga Siha, dia juga Mu'ta Dia juga Jabariah Bertunggu-tunggu Gimana cara obat ini? Sudah dokternya banyak yang tidak beres Orang yang sakit tambah seperti ini Ina lillahi wa ina wala siyuhi Ayolah kone, ini kenali, ini kita hidup sekarang itu begini ya. Kalau sekarang ada penyakit-penyakit AID, penyakit ini ketakutan sekali Kenapa kita untuk ketakutan dengan masalah ini Padahal kenyataannya seperti itu Sudah banyak Dokternya sedikit Banyaknya penyakit Kemudian penyakit ini menjadi kronis Menjadi mengganda Lam takun fi salaf yang dulu tidak pernah ada pada salaf sekarang ada. Yang dulu tidak pernah dihadapi para salaf sekarang banyak terjadi. sampai-sampai ya, dulu para salaf mengatakan, "Kita ini adalah tidak ingin bertemu zaman kalian." Kenapa? Kenapa? Karena mereka tahu zaman yang akan datang ini lebih ngeri. Umar saja selalu bertanya kepada sahabat, "Apakah fitnah itu sudah terbuka?" Ketika Umar dijawab belum, Umar mengatakan tahu Tuhan diminal Ini Umar orang yang begitu kuat takut dengan zaman ini. Sementara kita ini orang-orang lemah. -orang kita merasa nyaman, aman, tentren, Kartoraharjo, ya kan? Masa aman, nyaman, tentren mudah. Umar ketakutan kita, kita nyaman nyaman. Malah kini hari ini, sekarang bebas. Kenapa salafi ibat? Oh, sekarang punya TV banyak Yang haji banyak Yang dilihat sekarang doher apa batin lagi? Hah? Banyak itu loh Punya TV banyak, yang haji banyak Usetnya tambah banyak, yang dilihat doher apa batin? Doher lagi yang dilihat Mestinya yang ikhlas banyak enggak? Harusnya begitu Yang tekun mendidak umat banyak enggak? Gitu itu yang baru ditanyakan Bukan orangnya banyak TV-nya banyak dakwahnya banyak Jumlahnya banyak Apa yang dinilai ini? Doher apa batin? Doher Enggak dari. Kalau dulu para salaf yang ditanyakan ini Dulu kalau salaf itu kalah perang Apa yang ditanyakan? Kalau mereka kalah perang Apa yang ditanyakan? Maksiat apa yang kita kerjakan? Begitu kan? Ibadah apa yang kita lalikan Sekarang kita dapatnya ditolak orang Apa yang kita tanya Mungkin kamu ini Kurang banyak nyumbang Ya kan Mungkin kamu ini Gak jadi jadi terkenal Mungkin kamu ini gak punya Jayasan hebat Makanya kamu ditolak Gak dilihat bagaimana Dinnya akhlaknya Ya kalau dulu para sahabat yang dilihat ini Cara mengukurnya itu udah beda ya, Cara mengukurnya sudah beda Ini ya Maka ditekankan oleh beliau Fashtad dalbala Namun dibilang Fashtad dalbala Watafaqamal amru Maka bencana Terkait dengan Masalah hati manusia Bencana agama sekarang ini Istadda apa istedak bertambah sangat parah Istadda betul betul sangat parah istedak balak wataf kamal amru dan masalah urusan bencana ini tapakum tambah rumit tambah susah untuk dipecahkan tambah tidak ditahu ujung pangkalnya tambah rumit. Kalau dulu kita memperbaiki orang-orang di dalam agamanya ditunjukkan 1 2 3 sederhana dia bisa baik. Sekarang dikasih ini di sini muncul lagi yang jelek. Dikasih ini muncul lagi di sini yang jelek. Kasih ini muncul ini sebenarnya mana yang enggak benerin susah. Kenapa? Karena tadi penyakitnya sudah kronis, terus penyakitnya sudah ganda. Apa penyakit ganda namanya? Komplikasi. Di sini diobati dilemah. Ya diobati, jangan makan gula, sementara di sini tubuh gula. Butuh gula. Akhirnya di mana? Sini diobati, sini meletus. Sini diobati, sini meletus. Sini diobati, sini meletus. Innalillahi wa Musibah. Ini yang dinasihatkan oleh beliau, fastad dal bala. Maka musibah di dalam agama hari ini adalah istidda, para. Kemudian apa? Wa tafaqqal al-umur masa menjadi ruwat menjadi ruwat wa ta'atid dawru bi turuq wal aswaq min al ward. Dari mana sisi ruwatnya? Sudah tidak bisa dibedakan mana yang sakit mana yang sehat. Sudah tidak bisa dipilah mana rumah sakit mana rumah sehat. Hampir-hampir di setiap tempat isinya orang sakit. Sakit tentang agamanya, sakit tentang hatinya. Umumnya orang sakit itu di mana? Di rumah sakit ya. Ini di rumah sehat juga ada orang sakit. Maka diterangkan oleh beliau apa? Wa'talaati dzul. Rumah, rumah itu tempat kehormatan dan tempat orang sakit. Rumahnya orang iman, tempat kehormatan iman kan? Keluarga mukmin, ushulul muminah, ya. Tempat di mana para wanita wanita dia menjaga kehormatannya, tempat di mana para suami-suami menjadi pemimpin bagi istrinya kan begitu? Tempat di mana anak-anak itu berur walidah dengan orang tuanya, tempat di mana orang tua itu mendidik anak-anaknya kan? Itu rumah kan? Sekarang isinya Rumah dipenuhi dengan penyakit Para suami hatinya sakit Para istri hatinya sakit Para orang tua hatinya sakit Anak-anak hatinya sakit Coba lihat Suami menggugat istri Istri menggugat suami Orang tua menggugat anak Anak menggugat orang tua Apa itu? Kumpulan orang sakit Nah Berarti kan di rumah itu menjadi kumpulan orang sakit kan Yang harusnya di sini tempat kehormatan Menjadi tempat rendah Yang harusnya rumah-rumah ini dimasuki malaikat Malah dimasuki siapa Setan Kenapa? Karena isinya penyakit semua Anaknya tekun mempelajari Kewajiban orang tuanya Tahu maksudnya Hah? Orang tua Tekun mempelajari kewajiban Anaknya Istri tepul mempelajari Kewajiban suami Suami tepul mempelajari Kewajiban istri Kalau rumah isinya Seperti ini rumah itu dimasuki malaikat Dan dimasuki setan <tuh> Ini ini, bingung ini, bingung ini. <tuh> Hah? Jadi di dalam rumah itu kan isinya anak Orang tua Istri, suami Anak rajin sekali belajar Kewajiban orang tua Orang tua rajin belajar Kewajiban anak Istri rajin kewajiban Belajar kewajiban suami Suami rajin Belajar kewajiban istri Rumah ini dimasuki malaikat apa setan? Setan, perang itu rumah ini Perang Pagi-pagi anaknya, hei bapak Bapak jangan kurang ajar, mana kewajiban yang orang tuanya anak-anak kurangkan cerkamu mana kewajibanmu? Yang istri, guys, hey, suami kurangkan cerkamu ini loh kewajiban kamu. Yang suami mana wajah istri istri ini kewajiban kamu ini. Peran itu di rumah. Kalau rumah yang sembuh beda. Anak belajar kewajiban anak. Begitu kan? Itu namanya rumah yang isinya orang sehat. Orang tua belajar kewajiban? Orang tua. Istri belajar kewajiban? Istri. Suami belajar kewajiban? Suami. Itu baru rumahnya sehat, isinya orang sehat. Sekarang jadi terbalik. Makanya kalau ada kewajiban hak suami, paling banyak istri datang. Apa? Kewajiban suami, paling banyak istri datang karena nanti apa? Bahan baku untuk menyerang suami. Kalau di situ kajian kewajiban istri suami semangat datang. Kenapa? Bahan baku untuk menyerang istri. Kalau ada kajian birrul waliden orang tua semangat datang. Nanti untuk menyerang siapa? Anaknya. Kamu enggak birrul waliden sama saya. Nanti kalau ada kewajiban anak kepada orang tua, wah, wow. kewajiban orang tua pada anak, anak semangat datang. Inilah isinya hati-hati yang sakit. Rumah, kata orang, rumahku surga ku jadi rumahku neraka. Kenapa? Isinya orang berpenyakit. Masjid, tempatnya masjid silmungan, guru orang yang sehat, murid orang yang sehat. Sekarang juga banyak terbalik. Gurunya juga hatinya berpenyakit, muridnya hatinya berpenyakit. Akhirnya yang diajarkan di situ penyakit dari masjid, masjidnya keluar cahaya ilmu, cahaya sunnah cahaya akhlak yang mulia dari masjid keluar fitnah aneh ya? ini kenyataan-kenyataan yang terjadi harusnya yang keluar orang-orang berpenyakit -orang itu khusus di rumah sakit sekarang rumah-rumah sehat banyak keluar orang sakit pantalah tidur maka rumah-rumah penuh waktu lukat jalan-jalan juga penuh Wal aswak pasar pasar juga penuh siapa yang memenuhi minal mardoh orang sakit semua jadi hari hari kita ini banyak ketemu orang sakit kadang di majelis ilmu di masjid berubah juga banyak orang sakit ditambah lagi apa waqur waakwaqamahu jahuril yutabi burnas yanto biqulai yikaulil kaulil kemudian ditambah lagi Setiap orang-orang yang godok mengobati manusia, orang sakit bawa suntikan, bawa jarum, bawa obat sini tak suntik biar sama-sama sakit seperti saya. Sekarang jadi aneh. Inhilah makanya ini dikatakan istad dalbalah wanta kamal amru sudah mat sudah. Nah, yang sakit malah kadang jadi dokter yang jadi dokter malah pensiun pergi sudah capek. Sudah enggak karu rumah, alhamdulillah. Akhirnya yang terjadi kerusakan, kerusakan, kerusakan musibah di dalam agama. Maka keadaan ini sebagaimana kata beliau tepatlah seperti seorang penyair telah mengatakan wa ghayrutaqiyin yamurun nasa bintoka tabiban yudawi -bin nasa wa Orang yang tidak bertakwa, dia memerintahkan manusia untuk bertakwa. Hakikannya berarti mengobati apa ini? Mengobati penyakit hati. Orang yang dia tidak menyebuni menjadi orang yang sehat. Menurut manusia untuk sehat hatinya. Adalah laksana dia itu dokter. Mengobati manusia. Dia sendiri sakit parah. Wah, wah, sakit. Dia sendiri adalah orang yang sakit parah ikhwan yang kami cintai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah inilah fitnah hati inilah penyakit hati yang keadaannya sekarang ini seperti ini Mardul qalbi sekarang ini realisasinya realitanya adalah kayak seperti ini bagaimana kita tidak takut Beliau melakukan wa'man lahu hibra bima alaihi ahlul hadis wa bima alaihi ahlul bidah dioma fi hadzal bab wa ghairihi alima An Na Salafi Wa Bayna Hawlalil Qulubi Min Al Bukti Abaada Mimma Bayna Mashriki Wal Maghrib. Kemudian beliau mengingatkan siapa yang punya penelitian, siapa yang tahu melihat masalah ini dengan benar, apa yang dulu diterbitkan oleh ulama-ulama al -ulama hadis, apa yang dilakukan oleh ulama-ulama al -ulama sunnah yang benar. Dibanding dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang lebih -orang, tidak Yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan orang-orang Yang, orang -orang, yang, orang -orang, yang, yang berubah di dalam bab ini Apa maksudnya di dalam bab ini? Hah? Dalam masalah memperbaiki hati manusia Dalam masalah membimbing agama manusia Coba bandingkan Kalau kita ingin melihat masalah ini di mana letak benarnya Lihat bagaimana perjalanan Dan hasil yang telah diraih Dua golongan manusia ini Orang alim yang benar, rebani, di atas sunnah, dan orang yang hanya memakai pakaian yang palsu. Hanya orang-orang yang sebenarnya di dalam rusak. Mungkin orang orang ulama yang rebani mereka tidak banyak berteriak-teriak. Dan mungkin orang-orang yang mereka penampilannya hebat ini, sebenarnya orang yang menipu. Coba lihat hasil yang mereka dapat. Apa yang mereka lakukan, kemudian lihat hasil mereka. Kalau ada orang yang memeneliti dengan jujur. Mau membaca dengan benar, mau mengkaji masalah ini dengan dalam, maka dia mendapatkan pemahaman annabaina salaf wa baina haula'i ulul bidnah. Apa yang ditkunyi yang diraih para ulama salaf dulu dan hasil yang mereka dapatkan dengan orang-orang generasi yang rusak seperti zaman sekarang ini, orang-orang yang mengatasnamakan kembali ke salaf, malah kadang-kadang merusak jalannya salaf, hasilnya sama berbeda? apa hasilnya? Beda jauh ini menunjukkan bahwasannya ini adalah terjadi penipuan. Ini menunjukkan terjadi hal-hal yang tidak benar, yang dibiarkan yang tidak diperbaiki. Karena agama ini sama. Ngapa maknanya? Sebagaimana dalam dalil Allah berfirman, "Qad qalat min qablikum sunah." Telah berlalu sebelum kalian sunah-sunah Allah. Wara'd az-dzadal sunnatillahi taghbil. Kamu tidak akan melihat perubahan di dalam sunah Allah. Apa maknanya? Kalau agama ini ditegakkan dengan benar oleh orang-orang yang benar, walaupun di zaman ini akan mendapatkan pertolongan Allah seperti orang dulu enggak? Dapat. Dapat. Karena Allah menjanjikan tidak dibeda-beda. Kalau salah dijanjikan dengan pertolongan, kita sekarang juga dijanjikan. Persoalannya kembali kepada sebab. Persoalannya kembali kepada jalan yang kita temukan Kalau yang kita temukan ini adalah seperti ini Mana mungkin mau ditolong oleh Allah Sebagaimana para sahabat? mungkin. Kita harus kembali kepada jalan mereka Kita harus kembali Membentuk jalannya mereka Dan meninggalkan apa yang dilakukan Dalam orang-orang sekarang yang malah rusak Ini yang diingatkan oleh beliau Kalau kita ukur dengan benar Maka terjadi perbedaan Antara mereka para salah dan antara generasi-generasi Yang jauh dari para salah Bahkan dikatakan oleh Brio Aba adami mabayna Masriki wal mabid Sangat jauh sekali Perbedaannya antara timur dan barat, Tidak bisa dikumpul Betapa banyak orang-orang sekarang Yang menganggap Ingin cepat, ingin berhasil, ingin ini Ujung-ujungnya bisa berhasil Tidak bisa berhasil, tidak usah jauh-jauh bahasa yang mungkin sering kita dengar. Salah satu promosi yang sekarang sering didengungkan supaya orang itu apa? Supaya orang itu mau kembali pada yang benar. Misalnya saja belajar bahasa Arab. Ini saya contohkan aja yang sederhana. Sering nggak orang sekarang menawarkan belajar bahasa Arab cepat? Sering nggak? <San> belajar bahasa Arab cepat. Belajar bahasa Arab program 24 jam. Program sekian jam. Coba. Apa yang dihasilkan? Berhasil? <San> berhasil. Kalau kalau di Semarang ada santri belajar, saya tanya, "Kamu siap belajar seumur hidup enggak?" Enggak siap ya enggak usah. Di sini kalau mau belajar harus siap belajar sampai mati. Kalau saya saya tawarkan begini, jadi nggak ada janji yang menggiurkan nggak ada belajar sampai mati. Kalau mau mari belajar, kalau nggak jangan Nari sekarang coba lihat orang yang belajar menawarkan belajar sampai mati, mau mati baru bisa dapat ilmu? Iya nggak? Insya Allah nggak. Menuntut ilmu itu diterangkan oleh Nabi sampai kapan? Sampai mati kan? Tapi diberi oleh Allah ilmu Sebelum mati sudah diberi ilmu Sudah Orang yang menawarkan belajar cepat 24 jam, sekian bulan, sekian bulan Sekian bulan dapat Bubar jalan malah sebelum sekian bulan Itu sebagai contoh Ya, Kalau kita ingin melihat Sebuah jalan yang benar dengan jalan yang tidak benar Itu di sini ukuran Orang yang ingin Menunjukkan cara-cara yang tidak dituntunkan di dalam din Biasanya akan berakhir sebelum dia dapat. Dan orang yang mau membalikkan kepada apa yang di dalam din Sedangkan Sekarang bahasa agama, bahasa Islam Kalau pendakmai manusia untuk menuntut ilmu itu pernah gak dibatasi? Pernah gak? Pernah ada dalil Belajarlah kamu sekian tahun Ada? Gak ada Dalilnya kan gak pernah ada Sekarang gak Tadribu du'at, satu tahun pun siap menjadi da'i yang di, dikirim ke mana-mana. Sampai ke hutan belantara pun siap. <guluh> jadi da'i sudah satu tahun, Tadribu du'at. Akhirnya, belum satu tahun, belum jadi da'i malah. Masih belajar di Tadribu du'at, sudah pulang kampung. Ya? Kalau ulama dulu, enggak belajar kamu menuntut ini sampai mati. Justru, Allah mudahkan mereka diberikan ke Makanya dulu pernah saya sampaikan Waktu di Wanda Ukuat Salah satu fitnah yang banyak menjadi fitnah orang sekarang Perkataan Imam Sapi Mungkin kalau sekarang disampaikan Tidak laku Tidak <tuh> laku Apa syarat menutupi Tulis zaman Apa Panjang waktunya Coba hari ini kamu tawarkan Belajar di mana gitu dengan catatan panjang waktunya, gitu. ada yang datang datang mendaftar lama di situ. Ya, kalau di Semarang itu orang sudah paham. Jangan belajar di Imam Ahmad kenapa lama baru bisa, lama. Iya <lama>, lama baru bisa. Tapi sudah banyak yang Allah tunjukkan pelajaran yang besar. Ini saya ceritakan nanti supaya. Nah itu kalau mengembalikan satu masalah kembalikan yang benar. Ada dulu sama-sama ikhwan. Satu belajar pas waktu itu belajar ikut di tempat saya, yang satunya di tempat lain. Dia masih belajar itu masih ngapalin sorof itu masih nasoro nasoro daraba daraba itu, yang sana sudah sampai maful bih padahal berangkatnya baru. Dia tanya, "Kamu sampai mana?" "Saya masih Sarof." "Wah, saya sudah ketinggalan kamu." "Saya sudah sampai Maulveh HP-nya." "Woi, cepat sekali." Bilang, Habis itu dia katam. Katam ini sore baru rampung dia sudah katam. Kemudian apa? Sama ustaznya, "Bagaimana? Sudah siap baca kitab?" "Belum, Ustaz. Kita masih bingung ini. Padahal sudah katam, sudah katam." Akhirnya, ya sudah kita ulangi lagi aja kitabnya Ulangi lagi dari belakang Lagi, ini yang ini tadi belum Ditanya lagi, sampai mana kamu? Baru bagul erop Ini yang ulangi cepat lagi Namanya Zedah yang ulangi lebih cepat lagi kan Sudah dia Dalam waktu tidak cukup satu bulan Sudah hatam kedua kali buku itu. Kamu sampai mana? Ini baru sampai bab fa'il Oh saya sudah hatam dua kali habis itu, gimana Ustadz Anu sudah bisa baca kita, belum, ulangi lagi ulangi lagi sampai ketiga kali kemudian yang ini baru selesai yang ini sudah ulangi tiga kali yang ini baru selesai begitu ini selesai kemudian kita masukkan ke kitab, Alhamdulillah mulai jalan, yang sini sudah ulangi tiga kali, gak bisa kemudian akhirnya, ya sudahlah saya ikut belajar di tempat kamu aja ini sudah habis umurnya, pindah sekarang belajar. tidak pernah ada Jalan yang benar itu punya malikok Kalau kita sudah mulai mempromosikan sesuatu yang tidak ada tempatnya Ngobatin penyakit yang butuhnya kok 10 bulan Diobati cuma hanya 2 hari sembuh Sembuh-sembuhan Gak mungkin bisa sembuh Nabi mengobati penyakit jahiliahnya sahabat menyuntikkan obat penisilin akidah berapa tahun? 10 tahun itu finisilinnya akidah top. Nah kita sekarang mengobati akidah cuma 2 jam, 3 jam. Sudah disuntik akidah 2 jam, 3 jam. Wah hebat ini sekarang. Tidak lama lagi penyakitnya kambuh. Kambuh sudah. Tidak bisa. Ini yang mana kita beri? Maka beda sekali. Lihat para salah dan hasil mereka. Lihat orang-orang sekarang dengan ketul mereka. Beda saja. Para orang sekalang yang segalanya Diandalkan ingin cepat Hasilnya malah berantakan Para salafus pesuali mereka mengajarkan dengan Bagaimana dituntunkan di dalam din Dengan pelan, dengan sabar Malah hasilnya menakjub Ini sesungguhnya Apa yang dilaksanakan oleh beliau Agar kita memahami masalah ini dengan benar Di dalam masalah mengobati penyakit Penyakit ilmu Penyakit subahat, penyakit syarwat Harus kembali kepada jalannya Para salaf yang benar harus menggunakan jalannya orang-orang yang benar karena pada akhirnya buahnya pun beda ya wa anhum ala syai'in wasaliqu ala syai'in maka tidak ada persamaan sama sekali walaupun mungkin pengakuannya sama para salat berada di sesuatu dan orang-orang sekarang juga berada di dalam sesuatu yang beda mungkin ngomongnya aja beda cara mendidiknya beda Cara bagaimana mendidik, menasihati mu juga beda. Pada akhirnya ketika mendapatkan ilmu juga caranya beda. Karena memang dari dulu beda. Maka disinilah Yolif Anakidin Rahmanu Alhamdulillah. Apa yang dinasihatkan oleh para ulama ini? Sebagaimana beliau bawakan syair kamatila sebagaimana diterangkan dalam sebuah syair sal musarribatan wasirtu mubarribatan syatana bayanamu syarrikin wabu warribin dia telah berjalan dari arah timur dan aku berjalan dari arah barat dan alangkah jauhnya antara orang yang berada di arah barat dan orang yang berada di arah timur, tidak bisa sampai ini kalimat yang diingatkan oleh Buleyum kembali, khususnya dalam masalah memperbaiki hati adalah masalah yang besar masalah memperbaiki hati dengan agama yang benar adalah masalah yang besar kita tidak bisa menggunakan cara-caranya orang-orang yang tidak pernah tumbuh besar tidak pernah tumbuh di dalam jalannya ilmunya para salaf yang baik orang-orang yang ingin merubah caranya para salaf dengan cara-cara sekarang, tidak akan menyembuhkan penyakit, malah menambahkan penyakit itu tambah rusak sebagaimana disimpulkan terakhir oleh beliau Wal kata beliau dan perkara ini Demi Allah Jauh lebih besar dari apa yang kami sampaikan Apa yang disampaikan oleh beliau Si Abdul Hadi Wahbi ini Cuma gambarkan saja realisa, realita yang terjadi Yang itu cuma kecil Seandainya kita ini sinarang seperti yang Nabi katakan tadi Apa? Seandainya kita tahu apa yang Nabi tahu Seandainya kita ini tahu benar masalah ini Pada kehidupan kita Kita melihat apa yang terjadi Lebih ngeri daripada yang disampaikan oleh, oleh Beliau Tapi masalahnya terbalik pada kita Apakah kita bisa memandang masalah ini dengan benar Apakah tidak Saya kira Ini yang terakhir Insyaallah Kita beri kaedah Sebagaimana terbiak para salaf, Jalan pengajarannya para salaf Adalah memberikan manfaat yang sesungguhnya Memperbaiki manusia dan jalannya orang-orang kemudian yang tidak terbalik pada jalan mereka Tidak akan banyak memberikan manfaat untuk memperbaiki penyakit manusia di dalam hati-hati mereka Maka ini mengingatkan kepada kita Agar di dalam masalah ini kita menjadi orang yang sangat teliti Orang yang berhati-hati Orang yang selalu membenarkan jalan kita di dalam melihat Bagaimana memperbaiki agama kita di dalam hati kita Komuslimin Bawa bayi bimbu yukwana wabati bittimah menurut Allah Inilah usul yang yang diterangkan oleh beliau, Amrul Kudubi Hawiyah. Kemudian usul yang berikutnya, duhur jam berapa? Ya, jam berapa duhur? Sebelas tiga tiga empat, berarti sudah mulai ya? Benar? Di mana ini pusat? Jam berapa lagi duhurnya? Masih ada berapa waktu berapa? Kalau tidak ada, kalau sudah dekat mungkin daripada kita nunggu, mungkin ada yang bertanya, apa sah? Kaitannya dengan materi tadi, mungkin ada yang bertanya, apa sah? Ada? Gak ada yang bertanya? Kukurin siapa ya? Gurunya setengah dua belas, ya. ya. Insya Allah cukup. Dan mudah-mudahan dengan taufik Allah Subhanahu Wataala kita lanjutkan kembali bagian kita pada al Asy'batasy usul yang ke sembilan. I'tibar al Qur'ani yu'adhi ilal alam. Insya Allah mudah-mudahan dengan taufik Allah kita pada pertemuan yang data, akan datang dan lanjutkan pada aida yang ke sembilan. Menelantarkan amalan hati adalah membawa kepada kebinasaan. Yang dari sana mudah-mudahan kita menambahkan kembali penjelasan Bagaimana kita membalikan untuk memperbaiki jalan agama kita yang benar Bagaimana kita membalikan diri kita di dalam hati kita dan di dalam kehidupan kita Mudah-mudahan dengan topik Allah SWT kita bisa kembali Dalam majlis yang mudah-mudahan membelikan topik Dan insyaAllah kita akhiri majlis kita pada kesempatan nombor angka ini sampai di sini. Allahumma alimna mayabra'na wa mika'ana jima'an dan tanah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa lakudhubika min ilmin la yanfa' wa minfad bin la yaksyak wa min nafsin la taswak wa min dakwatin la yustajabhu fiha. SubhanakAllah wa minumnikasyaadu'l-la ilaha ila anda. Astagfirullah wa abadzirah.